Mbak Karya selamat siang s i l a k a n Pak Saya tidak heran kalau ini bisa terjadi Bukan barang aneh di Indonesia ini Kalau satu lahan bisa kumpang tinggi, beberapa izin nah, Sama halnya dengan <tuh>、ah, tanah biasa ya Itu juga sertifikatnya kadang bisa ada dua Nah ini pemerintah yang n g g a k beres terutama pemerintah daerah Kemungkinan bisa terjadi penyebabnya satu、uh, Setiap ada kepala daerah yang diganti Kemungkinan mereka akan berKKN untuk menarikkan e izin-izin baru Nah kemudian hal-hal lainnya adalah、uh, Peraturan daerah sendiri juga gak jelas、uh, Pengusaha sendiri juga pengen untuk berKKN Nah ini semua cermin daripada pemerintah daerah yang gagal Semua harus introspeksi Uh, aparat penegak hukum harus turun tangan, irjen-irjen harus turun tangan membenahi yang dibawa ini kenapa bisa terjadi. Ini akan menyurutkan ni niat investasi daripada asing, karena、uh, negara kita terkenal dengan ketidakjelasan、uh, hukum di pusat maupun daerah. Nah ini kan terbukti dengan nyata. Harus introspeksi lah p e m e r i n a ini kasian rakyat ini k a s i a n investornya kasih. Benahi, benahi, benar, benar. Terima, kasih. Terima kasih. Pak Karya. Pak Paulus, selamat siang. Selamat siang Ibu. s i l a k a n Pak. Iya, izin yang tambang tini itu sudah terjadi dari zaman dulu kan lah Bu. Contohnya tambang pima di kebelahan Bangkapli t u ada izin atau ketentuan yang ditetapkan oleh p e m e a setempat dan syarat dengan korupsi dan kolusi dan itu pun belum menjamin untuk cukup、uh, m i l i k i hutan hukum Bu. k e n a sesuatu waktu tim dari pusat turun ke lokasi. Dan izin yang sudah dipegang itu bisa dibatalkan, itu. tidak berlaku. Dan dibuatlah izin-izin yang baru lagi, yang syarat korupsi dan kolusi.、Hmm. Agar izin cepat selesai. Entah sampai kapan bu hal-hal ini terus terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Pak Gilbert, Selamat siang, Mbak. silahkan komentar Anda. Ya komentar saya cuma penek aja ya. Ini kenapa bisa keluar izinnya ya kalau... Sesuatu apa, usaha Yang sudah diberikan izin Berarti sudah layak segala-galanya ya Kenapa itu diberikan izin Jadi disini ada ketalahan Dalam pemberian izin ini Dan yang memberikan izin itu harus ditindak tegas ya Ini berarti Ada satu Apa ya Kejahatannya Yang dilakukan oleh Pemdanya atau apanya、mm -hmm. gitu ya Jadi ini harus ditindak tegas Ini merugikan semua orang mbak Nah. Terima, kasih. Nah. Terima kasih, Pak Setia selamat siang Selamat siang, Bu Silahkan Itu ya segmen customer Sisi tradisional Sama yang m o d e m a n a itu berbeda Jadi mau berdampingan sebenarnya n gak g apa-apa m i s a l k a n saya cari seafood ya Pasti saya cari cara tradisional Tapi n a r i k a r a c e r a si kaji keodol ya Jadi itu sebenarnya n gak g apa-apa Sisi tradisional itu bersih rapi gitu 山崎さんかか、今日はグリーンの皆さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山 t さん、i 崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎おん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、山崎さん、 ...mau model kapitalis atau model sosialis, gitu kan. Nah, ini Pemprov ini, khususnya Bapak Uji Bowo, kebijakannya ini... ...kalau ketika muncul seperti itu, <tik> s i atau enggak, kan gitu. Kalau kita lihat konteknya, s di Jakarta itu sudah sangat liberalis, m b a k Sudah sangat, apa... Transparan lah kita lihat bahwa seluruh ekonomi itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Jadi negara ini kan hampir tidak tidak ada intervensi mungkin kecuali usaha-usaha yang menyangkut p a j a hidup orang banyak seperti p d a m listrik dan sebagainya itu. Nah kalau ini di Jakarta saja terjadi konflik semacam ini, nah apalagi di daerah? Nah di Jakarta itu sendiri Pak Pertarungan di lapangan itu sangat Sangat fair play juga Coba kita lihat Pasar-pasar、uh, Ini yang disebut pasar modern tadi Istilahnya yang ditutup tadi Misalnya Indomat r atau Katakanlah a l f a m a t gitu Ini di daerah p i n g g i r a n itu juga banyak juga Yang hampir kolek juga karena Disitu jadi Uh, apa atau didirikan h i di p e r m a r k e t gitu coba kan di daerah keranji dan lain, -lain sebagainya itu yang dekat-dekat dengan pasar h i p e r m a r k e t ya baik itu menjadi tidak laku gitu mbak b a i k terjadi pasar bebas betul gitu、baik. nah mestinya yang dilakukan oleh pak j o b o w i adalah membina yang tradisional yang kumuh-kumuh itu menjadi manajemen yang Ya, sesuai dengan ya. tuntutan konsumen.、Gitu.